Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu قال رب Allah, berhenti, saya berhenti, dan saya sudah berhenti. Al-Fatihah, saya berhenti, saya berhenti, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulnya, mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia bertanya, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku dapat melihat? Allah berfirman, Demikianlah. Dahulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Maka pada hari ini kamu pun diabaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu <coughs> taala, Satu hari Rasulullah SAW pernah menasihati para sahabat dengan satu kalimat pertanyaan. Nabi bertanya, Alau nabiukum bi khairi amalikum. وأزكها عند ملككم وعرفائها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم kata Nabi wahai Sahabat Sahabat maukah kalian aku sampaikan amal yang paling baik untuk kalian amal di sini pekerjaan Amal di sini perbuatan. Amal di sini perkataan. Semua yang berkaitan dengan aktivitas. Baik itu lisan, kemudian berfikir, kemudian merasa, kemudian berbuat, kemudian ee, berjalan. Semuanya. Ala ukhbirukum bi khairi amalikum. Maukah kalian aku gambarkan, aku jelaskan, aku beritakan? khairi amalikum. Amalan yang paling baik. Yang bisa kalian dengan melakukan dengan lisan maka menjadi lisan terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan pikiran maka itu menjadi pemikiran terbaik. Kalau kalian melakukannya dengan perasaan maka itulah perasaan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan tangan maka itulah perbuatan yang paling baik. Kalau kalian melakukannya dengan kaki maka itulah perjalanan yang paling baik. Ala ukhbirukum bi khairi tahukah kalian amalan apa yang paling baik untuk kalian? Wazakah anda milikkum dan di sisi Allah amalan itu adalah amalan yang paling suci. Arti yang paling suci tidak mungkin ditolak. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu ada yang diterima ada yang ditolak ya. Karena Inna Allah Ta'yaibun layakubalulillah Ta'yibat. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat sekian ratus kata. Sebagian besarnya ditolak, hanya sebagian kecil saja diterima. Tapi amalan ini semuanya diterima. Kenapa? Wa azkaain damali kikum. Karena semuanya suci. Dan dia menjadi amal yang paling, yang paling tinggi mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita ini sering diremehin orang, kalau kita itu ngerasa kita tuh joker banget ya. Tahu banget rasanya diremehin, dicela, dihina, enggak dianggap, apalagi dicuekin dan seterusnya, perlakuan-perlakuan merendahkan dari manusia dan kita ingin dihargai nih. Kita pengen dimuliakan, kita pengen dianggap sama orang lain, sama teman kita, sama geng kita, sama masyarakat, maka kata Nabi wa arfa'iha fi darajatikum. Amal ini paling tinggi mengangkat derajat kalian. Sehingga siapa yang mengerjakan amal ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihargai, orang yang sangat di, uh, dikagumi, orang yang sangat disegani. Arfa'ihah fi darajatikum, wahayrin lakum min infaq zahabi walfitdhah. Ini lebih dahsyat lagi. Amalan ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada mengimfakan emas dan perak. Siapa di antara kita yang pernah sedekah emas sekilo? Gak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Gak jualan Ustadz. Berapa? Kurang lebih. 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang Sekarang harga 1 kilo emas 600an juta Misalnya Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu Berkali-kali Dalam satu hari Bukan berkali-kali dalam setahun Berkali-kali dalam satu hari Dalam satu hari Sekilo Tersiang ah, ah infak ah Sekilo Malam mau tidur sekilo lagi, sehari lima kilo, dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wahai rilakum min infak zahabi walfitah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khair akmalikum. Sebaik-baik amal sebaik-baik perbuatan. Wahairil lakkum ni ada yang lebih dahsyat lagi. Wahairil lakkum min antal kau aduakum fatad ribu anakakum wayad ribu Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar lebih baik daripada kalian berjihad lalu kalian bertemu dengan musuh kalian fata turibu anaqahum sehingga kalian menebas batang leher mereka au yadribu anaqahum se anaqah atau mereka yang akan menebas batang leher kalian apa maksudnya lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan satu menang dalam peperangan dua syahid dalam peperangan ternyata lebih baik daripada syahid coba Fata tadribu anakum wa yadribu anakum kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian ada dua kemungkinan dalam peperangan kan kalau enggak menang seperti perang badar perang ahzab dan yang lain-lainnya atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada dan ini khairun lebih baik daripada itu semua lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami? Dia lebih disukai oleh Allah. Dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya. Dia lebih berharga daripada emas dan perak. Dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad. Bahkan dia lebih... Istimewa daripada syahid Dalam peperangan membela agama Allah Bala ya Rasul Tentu ya Rasul Apa amalan yang istimewa ini Nabi mengatakan Zikrullahi ta'ala Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata sebegitu gampangnya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berkali-kali nanya kepada kita Di surah Ar-Rahman "Fabi Fabi'ai'i ala'i rabbikuma tukadziban Nikmat Tuhanmu yang mana Yang kamu dustakan Allah sudah memudahkan kalian dengan Segala macam kebaikan Untuk mendapatkan pahala Mendapatkan rida Allah, mendapatkan ampunan Allah Yang puncaknya mendapatkan Surga Allah SWT, sudah banyak Dan Allah mudahkan, pengen masuk surga Mudah Pengen diampunin semua dosa Sampai dari sejak kita balik Yang kita sering berbuat dosa Dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Tinggalin sholat ya Karena kita baru sadar-sadar sholat kan Akhir-akhir ini Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun Yang kata Nabi kalau gak sholat disuruh pukul Anak usia 10 tahun Artinya ada ketegasan dalam Pelaksanaan sholat di usia 10 tahun Usia 11 tahun 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD Kita sering banget ninggalin sholat Gimana caranya sholat yang begitu besar, pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan, bisa dihapuskan oleh Allah. Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Enggak mudah bagi Allah. Ternyata, semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya, Ar-Rahman, pemurah. Dimurahin sama Allah. Allah murahin. Mau surga, murah. Padahal, Surga itu mahal, kata Nabi Bukankah harta Allah itu mahal Dan harta Allah itu adalah surga Surga itu aslinya mahal Tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan Bagi kita orang yang beriman Ampunan Allah itu Berharga, tapi Allah murahkan Ridha Allah itu Sesuatu yang sangat istimewa, langka Tetapi Allah murahkan Jadi Termasuk dengan ibadah ini Zikir yang begitu mudah Zikir yang begitu ringan Zikir yang begitu sam, yang santai Gak perlu modal untuk berzikir Kamu udah zikir? Belum Kenapa? Gak cukup modal Gak ada orang yang gak berzikir Gara-gara kurang modal Kalau kurang modal untuk kayak bisnis Wajar Justru mencari dunia itu mahal Dan susah Modalnya gede Hasilnya belum tentu itu juga pengorbanannya berdarah-darah Belum lagi nanti dizolimin Dikerjain di, apa, di tipu orang Setelah sekian lama Baru dapat, Eh udah tua Itulah dunia dunia Susah banget ngedapetinnya Ngerasain gak susah banget Ngedapetin dunia Ngedapetin dia, susah kan Susah banget Perjuangannya Ya Allah Luar biasa kau Ustadz bisa menjiwai sekali kalimat itu. Mengalami. Itulah dunia. Sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat. Itu ringan. Tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua. Bahwa memang kita lebih memilih yang susah. Udah gitu berkeluh kesah. Meninggalkan yang mudah. Dan mendustakan nikmat Allah. Kita pilih yang susah. Pas sudah capek, berkeluh kesah. Ya Allah, ya Allah, kita nuduh Allah macam-macam. Padahal Allah sudah ngasih yang paling mudah. Tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang. Dalam hadis riwayat. Hakim Tirmidhi dengan derajat yang sahih tadi. Ala unabbi hukum. Ya syabab Bandung. Maukah kalian aku berikan sebuah amalan. wahai Pemuda-pemuda Bandung. Apa itu amalan yang khair lakum Min infakiz zahab Yang lebih baik daripada menginfakkan emas Lebih baik daripada mati syahid Walaupun syahid juga tetap mulia Lebih baik daripada menang dalam peperangan Tentu kita akan menjawab Seandainya kita ketemu dengan Nabi Bala ya Rasulullah Tentu ya Rasul Apa amal itu apa Dan kita mengatakan bala Bukan dengan kalimat cuek Bukan dengan kalimat Eh, boleh sih, apanya ya Rasulullah Enggak gitu, kita ngomongnya itu Bala dalam bahasa Arab, sesuatu yang Kayak antusias banget Kalau mereka Enggak antusias, mereka enggak akan bilang bala Mereka bilang bala ya Rasulullah Artinya antusias, sehingga kita Menjiwai hadis ini Walaupun kalimat hadis ini enggak terlalu panjang Cuma satu kalimat pendek, yang kalau dibaca Kurang dari lima menit selesai Tapi menjiwainya, memahaminya Itu butuh waktu, sampai kita bisa Benar-benar senang dengan nasihat dari nabi ini bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya sekarang yang ngasih nasihat nabi langsung sehingga kita mengatakan bala ya rasul apa itu ya rasul apa amalan itu saya pengen dapat semua kebaikan yang nabi katakan tadi lebih dari ini lebih dari ini lebih dari ini dan allah sangat suka dengan amal itu otomatis allah suka dengan orang yang beramalnya dzikrullah kata nabi mengingat allah berzikir kepada allah makanya Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al Ahzab yang tadi kita baca. Ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrataw wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah Bazikirlah kepada Allah Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Kenapa? Karena zikir itu ringan Allah enggak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat Allah belum bilang Jahidul kufar Perangilah orang-orang kufur Allah baru mengatakan, anfiku min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak, enggak, enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan, udhkurullah zikron kathiroh, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad apabila sudah wajib, maka dia sudah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, Al surat Al-Amfal, termasuk surat Al-Ahzab, ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi, dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu sudah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat, Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang, Inna aurah, Rumah kami eh, sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf, kali ini tidak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit Ya Rasul, maaf, gak bisa ikut Yang lain mengatakan saya kurang enak badan Ya Rasul, maaf, gak bisa ikut Semua alasan yang mereka katakan Nabi hanya bilang, ya sudah, ya sudah, ya sudah Tapi Allah mengatakan, aku tahu isi hati mereka Dan mereka orang munafik Berat soalnya perintah jihad itu berat Alhamdulillah kita di Indonesia Gak ada kewajiban berjihad Soalnya penjajah kita sudah uh, apa Pergi Dan diusir oleh para pahlawan kita Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang, atau Portugis Maka kita semuanya wajib berjihad Membela tanah air, Alhamdulillah sudah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi Jihad, lebih ringan dikit, dakwah Tidak perlu mengangkat Senjata, cukup Kita mengajak kepada kebaikan Karena seandainya Perintah jihad itu muncul di tengah-tengah Kita sekarang, kemungkinan besar Kita akan mencari seribu satu alasan Ada alasannya Saya masih kuliah lah Ada yang alasannya saya belum nikah lah Memang ada alasan nggak bisa berjihad gara-gara belum nikah, Ustad. Nanti kalau saya syahid, terus saya belum statusnya masih jomblo, gimana, Ustad? Gak usah dibahas sekarang. Hampir kepancing. Artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang ter apa anulir di awal waktu udah udah langsung dicoret, nggak masuk. Kalaupun kita mau. Tetap gak diizinkan, kenapa? Gak cukup syarat Pegang senjata gak pernah Baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan Gak makan sehari udah lemes Ya, gimana mau jihad? Pernah jihad itu fisiknya luar biasa Gak tidur berhari-hari Apalagi uh, Ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah Latihan aja udah seberat itu Gimana menghadapi mu musuh Kita mau berangkat pun Gak diizinkan Karena gak memenuhi syarat itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad, zikrullah. Perintah berinfak. Kata Allah berinfaklah dengan harta terbaik la tanalul birra tidaklah sempurna kebaikan kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung kita ingat Harta yang paling saya cintai Udah belum kita berinfark dengan harta yang paling kita cintai Ada yang baru beli mobil Sebulan yang lalu Ini yang paling saya cintai Anak masuk ke mobil Awas, awas, sendal, sendal eh, Sepatu, sepatu, sepatu, sepatu. Gak boleh kotor mobilnya Cewek baru beli Apa misalnya Kosmetik Infark kosmetik <laughs> Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya Rumah baru banget Baru naik ke sofa, jangan-jangan ini kotor-kotor kotor Sofanya dijaga, gak boleh kotor Apalagi Kita baru beli sesuatu yang paling berharga Buat kita, harta Yang sifatnya materi Maka kata Allah, tidak sempurna Infak kita, sampai kita Pernah, walaupun gak apa-apa Gak usah sering-sering, pernah Menginfakan harta yang paling Kita cintai, berat pasti Karena infak kita itu Baru harta yang sisa kelebihan harta bahasa apa lembutnya kalau bahasa vulgarnya sisa infak makanan sisa infak pakaian sisa giveaway apalagi infak uang uang sisa receh jadi infak kita itu masih infak sih sisa baik usah baik tetapi belum sempurna Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakan harta yang lebih, okay sisa. Ada yang menginfakan setengah hartanya. Ada yang menginfakan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakan seluruh hartanya. Yaitu Itu abuakan asidik. Kita level yang paling mencinta, yang paling dicintai aja belum sang, belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan Mau gak kalian aku tawarkan yang lebih baik Daripada infak harta yang paling kalian cintai Lebih baik daripada memberikan Mobil kesayangan kalian Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian Lebih baik daripada Saya kadang-kadang diminta kuplok aja Ada teman-teman di luar kota Misalnya pas saya datang, Ustaz boleh minta kuplok Ustaz Aduh eh, ini warna kesukaan saya Baru kuplok Yang warna kesukaan aja Kayak berat mau ngasih, hijau dan abu Pernah dulu karena gak bisa nolak Dia udah baik banget sama saya Sampai sekarang saya ingat-ingat Itu topi ya kesukaan saya banget tuh Sampai sekarang diingat-ingat Kalau ketemu dia saya Langsung nyari dia Kok gak dipakai sih topinya Balikin dong kalau gak dipakai Gitu kan ya Saking kayak Emang kesukaan saya banget Itu aja gak bisa Padahal murah loh Masih hitungan puluhan ribu Atau ratusan ribu Baju Baju-baju yang kesukaan saya Yang saya sering pakai tuh Kotor cuci langsung Keringin, serika pakai lagi. Karena senang banget dengan baju itu. Diminta sama orang lain. Mau gak ngasih? Kayak masih berat eh. Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget. Diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater. Karena baju musim dingin. Beliau pakai kayak sweater gitu. Keluar rumah. Tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan. Ya Muhammad bajunya bagus banget. Boleh minta gak? Orang badui. Terlalu jelas ngomongnya, to the point Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta gak? Nabi langsung senyum, kamu suka? ya, langsung dibuka sama Nabi, dikasih Nabi pulang dalam keadaan gak pakai baju, coba, dingin-dingin gak ada alasan aduh, saya lagi gak pakai daleman, dingin nih e, gimana ya, gak alasan. langsung kasih Nabi emang udah paling sempurna lah udah gak usah dibandingkan jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah udah lewat lah kita baru baju aja kupluk topi, mikir ada papan skate. Walaupun enggak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang Ustaz uh, mau enggak giveaway papan skate untuk donasi atau apa? Itu masih mikir lama. Ya udah deh, yang ini aja deh. Ada ada 3 misalnya. Masih yang jarang dipakai. Masih gitu coba. Nah, sekarang Nabi bilang, mau enggak aku tawarin info, uh, sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu koleksi kesukaan kamu ternyata ada yang lebih istimewa apalagi infak jihad syahid uh, dan yang lain-lainnya Nabi mengatakan mau nggak yang lebih baik dari semua amal kalian tahajud amal amal itu jamak tahajud puasa senin kamis infak jihad tilawah dan seterusnya apa ya Rasul zikrullah Ternyata kita kira jawabannya bakalan amal yang susah, amal yang berat, amal yang langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget. Amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusrah wala yuridu bikumul usr Allah itu memang pengen mudahin kalian Allah itu enggak suka menyusahkan kalian kita sendiri aja yang nyari kesusahan kita sendiri yang nyari ribet Allah itu carinya yang mudah-mudah aja buat kita la yukallifullahu nafsan illa wusaha salat enggak bisa berdiri duduk enggak bisa duduk berbaring enggak bisa tepat waktu di buru-buru Dikosor, lupa di qada tapi jangan istiqomah Setiap hari kodok subuh Nah ini istiqomah Ini artinya teman-teman Allah tuh pengen memudahkan kita Zikir Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan Kebaikan untuk kita Lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita Enggak Sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah Itu kan mindset manusia ya Yang mudah itu jadi murah kan yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah nggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal, justru makin dekat kepada Allah. Walaupun itu mudah maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan masya Allah itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustaz semua orang bisa lakuin, nggak apa-apa. Karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini. Karena memang kecil direbutin rame-rame. Akhirat itu besar direbutin sedikitan. Kata ulama dunia itu nikmat yang sedikit direbutin ramai-ramai. -ra, Akhirat nikmat yang banyak direbutin sedikitan sehingga tidak akan pernah berkurang apalagi menjadi uh, apa namanya persaingan yang tidak sehat. Dzikrullah